Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd Kau muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153 Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Syakban, yaitu pada tanggal yang kedua Syakban. Ya, tadi siang satu Syakban, sekarang sudah dua Syakban. Artinya tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan dianjurkan kita memperbanyak berpuasa di bulan Syakban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata Lam arahu sha'iman min shahrin qad akthara min siyamihi fi sya'ban kana yasumu sya'ban kullahu wa kana yasumu sya'ban illa qalilan Qala inshaallahu radiyallahu anha Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah yang terbanyak di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Dan pernah pula beliau berpuasa kebanyakan harinya. Ya. Yeah. Dan jemaah sekalian ada hikmah lain atau alasan lain kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan uh, Sya'ban sebagaimana ketika ditanyakan sahabat wahai Rasulullah mengapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Zalik syahrun, yaful nafs anhu bina Rjab waramadhan, wajurfu al-amal ila Rabb al-alamin, waana ahipu anyurfu amali waana saimun, kata Rasulullah SAW. Karena bulan ini adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Kenapa mereka lalai jemaah sekalian? Sebab karena saking senangnya menanti Ramadan sehingga Syakban terlupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang banyak lalai, beliau ingin mengisinya dengan ibadah. Dan juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam karena di bulan ini Amalan setahun itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb seluruh makhluk. Dan aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan sedang berpuasa. Iya. Kalau kita sedang berpuasa jemaah sekalian, ketika amalan kita diangkat kepada Allah, maka tentu di situ ada Nilai yang sangat besar Ketika Masuk laporan akhir Ternyata kita sedang beramal soleh Makanya Hati-hati di bulan ini Jangan sampai ketika diangkat kita sedang maksiat Itu Laporan akhir amalan Di dalam setahun Diangkat di bulan sya'ban Oleh karena itu Kata Imam Al-Qayyim Rahimahullah Hadith ini juga sebagai Bantahan kepada orang-orang yang mengira amalan itu diangkat di apa namanya akhir tahun Hijriyah atau di awal tahun Hijriyah itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Terlebih lagi penetapan tahun Hijriyah itu kan nanti di masa Umar, di masa Rasulullah SAW belum ditetapkan belum ditetapkan awal tahunnya itu kapan. Ya, yeah. walaupun bulan-bulannya sudah dikenal. Iya. Yeah. Jadi amalan-amalan kita diangkat di bulan ini. Semoga ketika amalan kita diangkat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Yang paling praktis kalau di siang hari ya puasa. Baik. Ini jemaah sekalian, Uh, sedikit yang perlu saya ingatkan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, kita telah masuk di dalam pembahasan wasiat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum allat tushriku bihi syai'an." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemarilah kalian, Katakan wahai, Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, akan aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maka yang pertama sekali, kata Nabi SAW atau Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran untuk beliau bacakan, Allah tushriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas Diletakkan Ini sebagai Wasiat pertama dari 10 wasiat Menunjukkan inilah wasiat Yang paling penting Baik, Kita masuk wasiat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan hendaklah Kalian Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian Inilah jemaah sekalian Wasiat yang kedua Dari sepuluh wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama Allah ingatkan haknya Hak Allah Hak yang paling tinggi Kemudian jemaah sekalian Allah ingatkan kepada kita hak orang tua Disebutkan hak orang tua setelah hak Allah Itu juga menunjukkan kepada kita Betapa besarnya hak orang tua Betapa besarnya hak orang tua atas kita ya Terutama ibu kita Yang telah mengandung kita Dalam keadaan susah payah Lemah dan bertambah lemah Setelah melahirkan kita pun masih terus menyusui kita Sampai dua tahun lamanya Setelah menyusui pun masih terus mendidik Masih terus merawat kita Makanya disebutkan di dalam wasiat yang kedua Setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hak orang tua Dan itu banyak Di dalam Al-Quran Contoh lain dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qadarrabbuka alla ta'budu illa iya Wabilwalidain ihsanan Dan Rabbmu telah menetapkan Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu Ini sama persis Setelah disebutkan hak Allah Kemudian disebut hak orang tua jadi menunjukkan betapa pentingnya hak orang tua Iya Sehingga jemaah sekalian Dari sini dapat kita pahami Kewajiban kita Setelah menunaikan hak Allah Adalah kita memperhatikan hak kedua orang tua kita Itu hak manusia yang paling tinggi Namun Kalau seorang wanita sudah menikah Maka Berubah posisi Hak orang tuanya Menjadi lebih rendah Daripada hak suaminya Ini ketentuan khusus Bagi seorang wanita Bagi seorang wanita Kalau dia sudah menikah iya. Dan orang tua harus mengerti Harus paham Kalau dia sudah Mau menikahkan anaknya Dan wajib memang dia lakukan itu Berarti sama halnya dia melepaskan Sebagian haknya Kepada Suaminya yeah. Tetapi Para suami juga harus ingat Itu sebanding Dengan tanggung jawabnya yeah. Jadi orang tua melepaskan Anaknya Bersama dengan haknya terlepas Tapi tanggung jawabnya juga Terlepas sebagian Gak semuanya sebagian jadi jangan kemudian ada yang menganggap kalau saya sudah nikahkan anak sudah bukan tanggung jawab saya tidak Abu Bakar radhiyallahu anhu seringkali datang mengunjungi Aisyah dan menasihati Aisyah dan kalau beliau melihat Aisyah kurang di dalam melayani Rasulullah s.a.w maka Abu Bakar akan menegur dengan keras kadang dicubit bahkan Aisyah ini putri beliau yang sudah dinikahkan masih ada tanggung jawab orang tua untuk tetap mendidik ya yeah. untuk tetap memberi nasihat kepada anaknya walaupun sudah dinikah dinikahkan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Aisyah radhiyallahu anha ya namun harus dipahami kalau dia sudah menikah maka suaminya lebih berhak atasnya Ya. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya hak orang tua. Oleh kerana jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang dosa-dosa besar di dalam sabda beliau: Ala uqbiru kumbi ala uqbiru kumbi akbaril kabair. Maka kalian aku kabarkan dosa yang terbesar. Maka beliau bersabda: Al ishraqu billah wa uqkuul walidain. Dosa terbesar itu adalah syirik kepada Allah. Setelah itu durhaka pada kedua orang tua. Ya. Artinya apa? Dosa terbesar istri durhaka pada suami. Ya. Durhaka pada suami, hati-hati. Ini dosa terbesar istri. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini dikatakan wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik Terhadap kedua orang tua kalian Dalam ayat ini Dari segi makna bahasanya Disebut dalam kalimat nakirah Ihsanan Pakai tanwin ya, Tidak pakai alif lam Maknanya di dalam bahasa Arab Itu bersifat umum Sehingga ulama menjelaskan Maksud berbuat baik kepada orang tua di sini adalah mencakup segala macam bentuk perbuatan baik. Sehingga jemaah sekalian, kita enggak perlu bertanya lagi, perbuatan baik seperti apa yang saya harus lakukan kepada orang tua saya? Ayat ini mencakup semuanya. Jadi segala macam perbuatan baik lakukan kepada orang tua kita. Apa saja yang bisa menyenangkan orang tua kita Dan kita mampu mengerjakannya Lakukan ya. Apakah itu dalam bentuk Perbuatan baik Dengan fisik kita Atau dengan harta kita Atau dengan apa saja Orang tua pengen kita mampu Berikan Orang tua pengen apa sih Pengen rumah Kita mampu belikan Orang tua pengen mobil Kita mampu belikan Orang tua mau umroh, mau haji Kita mampu, bantu Demikian seterusnya jamaah sekalian Kalau kita gak mampu Tentu kita gak dipaksa Selama kita mampu Maka semua bentuk perbuatan baik Lakukan Ini Makna yang terkandung dari kalimat ihsanan Berbuat baik yang datang dalam bentuk Nakirah Yang sifatnya umum baik Jadi ini wasiat yang kedua Kemudian, wasiat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala taqtulu awladakum min imlaqin Janganlah kamu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Jemaah sekalian pada asalnya ayat ini mengingatkan orang-orang musyrik karena subhanallah ini salah satu bentuk jahiliyah mereka makanya mereka disebut orang-orang musyrik jahiliyah anak-anak mereka sendiri mereka bunuh subhanallah kadang mereka bunuh anak perempuan malu punya anak perempuan kadang juga anak laki-laki mereka bunuh kenapa? karena takut miskin takut anak ini jadi beban maka Allah ingatkan kepada mereka mereka dan juga mencakup peringatan kepada kita. Karena ayat ini sifatnya umum. Lafaznya dalam bentuk umum. Makanya ulama ahli tafsir menjelaskan satu kaidah al-ibratu bi'umumil lafdhi la bikhususis sabab. Ini kaidah ahli tafsir. Yang menjadi patokan dari satu ayat adalah keumuman lafaz. Bukan kekhususan sebab Karena kalau Kekhususan sebabnya yang jadi patokan Berarti hanya berlaku di zaman itu Hanya untuk orang itu Yang menjadi sebab Ataupun yang semisal dengannya Berarti Al-Quran itu Terbatas sekali jadinya Makanya gak seperti itu Al-Quran Walaupun dia turun karena satu sebab Namun berlaku umum Iya yeah. Jadi Jangan hanya kita menganggap Al-Quran itu hanya berlaku Karena ada sebab itu Walaupun gak ada sebabnya Kalau lafaznya berlaku umum Maka sifatnya umum Iya. Seperti ulama menjelaskan Ayat tentang Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita Pada asalnya sebab turunnya ayat ini Terkait dengan persoalan keluarga Tapi kalau kita lihat Ayat ini gak ada mengatakan khusus rumah tangga tidak kan nggak ada lapas begitu sehingga ayat ini berlaku umum yang namanya laki-laki nggak pantas dipimpin wanita ya makanya ulama semuanya sepakat jadi kepala negara nggak boleh seorang wanita ya walaupun dia muslim apalagi kalau dia kafir ya tentu lebih nggak boleh lagi ya jadi itu kaedah Penting para ulama ahli tafsir Keumuman ayat Keumuman lafaz Itu yang menjadi patokannya Bukan kekhususan sebabnya Baik Jadi walaupun ayat ini Pertama kali tujuannya terhadap orang-orang musyrik Tapi juga berlaku bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wala taqtulu awladakum min imlaqin Janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut miskin Kemudian Allah tegaskan Nahnu wa wa'iyahum Kamilah yang memberikan Rezeki kepada kalian dan kepada mereka Maka jamaah sekalian Allah ingatkan kita Jangan pernah takut miskin Apalagi sampai Masya Allah menyingkirkan Anak-anak kita Yang memberikan rezeki Kepada anak-anak kita itu siapa Bukan kita jamaah sekalian Kita itu hanya sebab Kalaupun kita gak mau jadi sebab Allah akan jadikan orang lain Sebagai sebab Kalau kita gak mau tanggung jawab Kita lari Allah tetap akan jadikan orang lain Sebagai sebab Anak-anak kita mendapatkan rezeki Dan dia akan diberikan rezeki Sesuai dengan Yang telah ditetapkan baginya 50 ribu tahun Sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah catat Rezekinya seperti apa Iya yeah kemudian dicatat yang berikut yang apa namanya catatan yang berikutnya lagi untuk lebih ditegaskan yaitu pada ketika dia berumur 4 bulan di kandungan ibunya iya, yeah. dicatat lagi untuk yang berikutnya yang sebelumnya sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan tidak akan mati seorang hamba sebelum dia menyempurnakan rezeki yang Allah tetapkan, iya yeah. Makanya jemaah sekalian, rezeki kita itu enggak akan bertambah walaupun kita menempuh segala cara. Sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi aneh kalau orang meninggalkan ketaatan kepada Allah demi rezeki. Nah, inilah pengaruh keimanan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita yakin Allah sudah menakdirkan Dan itu wajib kita imani Allah yang maha memberikan rezeki Dan Allah telah menakdirkan rezeki kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Sudah Allah tulis segala sesuatunya Sampai akhir Ya Sudah Allah tulis Maka kita kemudian Sebenarnya enggak perlu gelisah enggak perlu gundah gulana Saya ini miskin Saya ini kekurangan rezeki apalagi sampai apa namanya lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ya, kita sudah tahu waktu salat sudah mau masuk. Kita masih asik terus bertransaksi. Sampai azan berkumandang, kita masih terus dengan pekerjaan kita. Iya. Jamaah sekalian enggak akan bertambah. Rezeki kita enggak akan bertambah, sudah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Iya. Dan kita enggak akan mati sampai rezeki kita kita sempurnakan. Jadi ini peringatan yang terkandung dalam ayat ini. Nahnu narzuku kum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jamaah sekalian, mungkin perbuatan seperti ini enggak terbayang dilakukan oleh seorang muslim. Jangankan seorang muslim, orang-orang kafir di masa ini pun enggak terbayang di benak mereka. Iya. Tapi orang-orang musyrik jahiliyah, subhanallah itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan, mereka bunuh anak-anak sendiri Tapi insya Allah di masa ini Mungkin gak tergambar Di benak orang Tapi ada yang hampir mirip Hampir mirip Dengan itu zaman sekalian Ya Yang disebut dengan Program pembatasan Kelahiran Hampir mirip Cuman ini sudah hidup, baru dibunuh Kalau yang ini belum hidup, sudah dibunuh Ya jadi udah dibatasi memang Hampir mirip Terlebih lagi kalau alasannya Ternyata mirip Apa alasannya? Waduh, kita ini sudah susah lapangan kerja Penduduk semakin banyak Masya Allah Sama persis ternyata alasannya iya. Sama persis Lapangan kerja semakin sulit Ekonomi semakin susah Dolar naik Segala macam Ya Persis sama alasan orang-orang kafir Takut miskin Alasannya itu saja Padahal Allah telah menegaskan Nahnu wa iyahum. Kami yang memberikan Rizki kepada kalian dan kepada mereka Makanya jamaah sekalian Enggak salah Ungkapan orang tua dulu ya. Apa ungkapannya? Banyak anak, banyak rezeki Itu enggak salah, itu udah benar ya. Kalau Allah berikan banyak anak Pasti Allah titipkan banyak rezeki bagi kita untuk anak-anak tersebut dan kita tuh hanya titipan hanya sebab itu bagian mereka milik mereka. Ini enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Iya. Yeah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, tazawajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumul qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Karena Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi kita malah dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Ya, jadi jangan batasi keturunan. Dianjurkan memperbanyak. Namun perbanyak keturunan untuk kita didik, untuk kita bawa kepada keridoan Allah. Ya, jangan banyak anak satu jadi preman, satu jadi pengemis. Ya, harus kita didik jemaah sekalian. Jadi penghafal Al-Quran, jadi penghafal Hadis, jadi orang-orang yang saleh, yang berakhlak mulia, yang suka membantu sesama. Ya, itu maksudnya banyak anak. Bukan banyak anak kemudian kita biarkan nggak didik. Iya. Jadi demikian. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk bertawakal kepadanya dalam rezeki anak-anak kita, iya. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat. ولا تقرب الفواهش ما ظهر منها وما بطن. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah wasiat yang keempat. Jamaah sekalian, apa itu perbuatan keji? Ulama menjelaskan perbuatan keji itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umumnya adalah semua perbuatan dosa. Tetapi ada makna khususnya. Yang sering kali diinginkan dalam satu ayat itu adalah makna khusus. Yaitu apa? Perzinahan Sebagaimana dalam surat Al-Isra' Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wala taqrabu zina Innahu kana fahishah. Janganlah kamu dekati zina Karena zita, zina itu adalah Perbuatan yang keji Jadi Perbuatan keji ini Seringkali secara khusus Yang dimaksudkan adalah Perzinahan Iya tapi bisa juga bermakna umum semua perbuatan dosa. Baik. Nah di sini Allah mengatakan walataqrobul fawahish jangan kamu dekati perbuatan keji. Para ulama menjelaskan ayat ini bermakna larangan melakukan dan larangan mendekati. Jadi mencakup dua larangan. Bukan saja larangan melakukan, tapi juga larangan mendekati. Dan ini termasuk Keindahan syariat Islam Syariat Islam apabila melarang Sesuatu, maka segala Sesuatu yang menjerumuskan Kesana, itu diharamkan Makanya Ketika syariat Islam melarang perzinahan Maka semua Perbuatan yang Mengantarkan kepada zina, itu juga Dilarang Allah memerintahkan kita menundukkan Pandangan, jangan melihat Kepada wanita yang bukan Mahrum kita Bukan pula istri kita. Wanita diperintahkan lebih lagi. Di samping dia diperintah menundukkan pandangan, dia disuruh menutup aurat. Jangan mancing laki-laki melihat. Ya, dia menutup aurat pun masih banyak yang pingin lihat. Apalagi buka aurat. Ini semuanya demi apa aja mas kalian? Agar tidak mengantarkan kita kepada perzinahan. Bahkan kalau sudah sampai bersentuhan belum berzina bersentuhan saja jabat tangan misalkan itu sudah diperingatkan dengan sangat keras sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yutana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillullah ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya ya Memandang saja tidak boleh Kecuali karena ada Kebutuhan darurat Apalagi sampai menyentuh Dan yang lebih parah lagi Kalau sering Berinteraksi, selalu bertemu Nah ini lebih berbahaya lagi Iya Ini lebih berbahaya lagi Kalau jarang ketemu jabat tangan itu mending Tapi sering bertemu Sering berinteraksi Terlebih lagi di masa ini kalau gak berinteraksi ketemu Ada interaksi lewat Medsos ya, Lewat whatsapp, lewat BBM Ini termasuk pintu-pintu Perzinahan di zaman modern Makanya jamaah sekalian HP-HP kita ini, smartphone Kita ini, hati-hati Ini adalah pedang bermata dua Pedang bermata dua Kalau kita gak gunakan untuk Kebaikan, maka kita akan terjerumus Di dalam dosa-dosa Dan itu sudah terbukti sudah terbukti, ya. ada seseorang nggak pernah kenal hubungan dengan apa namanya yang tidak halal baginya, begitu dia kenal medsos segala macam apa namanya orang yang apa namanya bukan halal yang tidak halal baginya dia kenal tiap hari chatting tiap hari berinteraksi dulu nggak seperti itu, ya begitu tahu BBM begitu tahu WhatsApp luar biasa. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ya. Kalau jabat tangan saja kadang-kadang itu sudah diharamkan dengan keras, apalagi sering-sering berinteraksi. Dan pintu terbesar adalah berdua-duaan. Ini pintu terakhir yang akan menjerumuskan ke dalam perzinahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, yang ketiganya adalah setan. Kalau dua orang laki-laki berdua-duaan, dua orang laki-laki dan wanita berdua-duaan, yang ketiganya adalah setan. Ini semua pintu-pintu yang menjermuskan kepada perzinahan itu juga diharamkan bukan hanya zinanya. Jadi pengharamannya di sini dua: larangan melakukan dan larangan mendekati. Dan yang jemaah sekalian termasuk hikmah syariat sebab jiwa itu kalau dia sudah dekat lebih sulit untuk terlepas. Jadi lebih baik jangan dekat-dekat. Ya, apalagi kalau sampai melakukan lebih sulit lagi terlepas walaupun bukan tidak mungkin tapi lebih sulit itu yang dipesankan para ulama ussalaf dahulu lebih baik jangan berbuat dosa karena meninggalkan dosa setelah melakukan itu lebih berat daripada menjauhi dosa tersebut seperti kata orang sekarang mencegah lebih baik daripada mengobati jadi ini yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini. Jauhi segala macam yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Dosa apa saja kita jauhi. Bukan hanya jangan lakukan, tetapi jauhi. Ini prinsip kehidupan seorang mukmin yang Allah wasiatkan dalam, dalam ayat ini. Jauhi dosa. Bukan sekedar jangan lakukan, tapi jauhi. Ya, jauhi dosa. Jangan. Bukan hanya jangan lakukan, melainkan jauhi. Kemudian di sini dikatakan ma'dhohar minha wamabatan yang nampak maupun yang tersembunyi artinya yang nampak jamaah sekalian yang bisa dilihat orang maupun orang enggak bisa lihat hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam bersendirian maupun di keramaian ya? jangan kita jadi musuh setan di keramaian ketika bersendirian jadi teman setan ya? ini subhanallah banyak terjadi pada diri-diri kita yang perlu kita Waspada perlu kita senantiasa bertobat kepada Allah Seringkali kita jadi musuh setan Ketika bersama kawan kita Ketika kita bersendirian Kita jadi teman setan Ia. Maka Allah ingatkan Yang nampak maupun yang tersembunyi Ada penafsiran lain di sini. Ulama menjelaskan Yang nampak maupun yang tersembunyi Itu juga bermakna Yang kecil maupun yang besar Jauhi Ada penafsiran yang lain lagi Sebagian ulama mengatakan yang nampak itu adalah Yang orang-orang sudah tahu itu dosa Sedangkan yang tersembunyi Yang kebanyakan orang belum tahu itu dosa Kan seperti itu banyak Orang kalau menuntut ilmu Dia belajar Al-Quran, belajar Sunnah Dia sudah tahu ini salah Tapi mungkin masyarakat di sekitarnya belum tahu Ya, Jadi jangan karena mereka belum tahu Kemudian dia enak-enak saja melakukan Iya kalau mereka sudah tahu itu salah, baru dia tinggalkan. Nah, ini penafsiran lain disebutkan para ulama. Jemaah sekalian, e, barangkali kita cukupkan sampai di sini, sampai pada poin yang keempat. Insya Allah kita lanjutkan e, sisanya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup ada tanya-jawab, saya persilahkan. Silah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan salah dan nun nazukum itu Pak gimana? Yang pertama gimana Pak? Bunyinya Yang pertama saya belum tahu harus kita baca penjelasan ulama ahli tafsir kalau yang kedua, yang kita baca tadi Nahnu narizukukum Maksudnya kamu Wa iyahum Maksudnya anak-anakmu Iya Iya. Kalau yang surat Bani Israel itu saya belum tahu uh, Perlu kita baca Penjelasan ulama ahli tafsir Wallahu'alam Silahkan Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang tadi tentang berbuat baik pada orang tua bagaimana hubungannya dengan bapak-bapak. Karena kan tadi dikatakan bahwa sebagian buat kewajiban bapak wajib kepada istri sudah pertimbangan pada baik. Demikian juga kepada orang tua daripada orang tua kita. Itu betul sekali. Iya. Iya. والسلام Jadi pertanyaannya tentang berbuat baik kepada mertua, jemaah sekalian, berbuat baik kepada mertua itu bagian dari perbuatan baik terhadap pasangan kita, ya. yang telah Allah firmankan dalam Al Quran, wa ashiruhun bil ma'roof, wahai para suami, pergaulilah istri istrimu dengan cara yang baik. Demikian pula firman Allah وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي bil بِالْمَعْرُوفِ Para istri itu Punya hak Seperti kewajiban mereka Harus ditunaikan dengan Ma'ruf oleh para suami Jadi suami jangan hanya melihat Haknya Ingat, suami punya kewajiban Yang sama besar dengan Haknya Untuk dia tunaikan kepada istri Nah jemaah sekalian tidak diragukan lagi kita berbuat baik kepada orang tua istri itu bagian dari berbuat baik kepadanya. Iya kan? Kalau kita membuat mertua kita sedih, otomatis istri kita juga jadi sedih. Iya. Jadi tetap saja wajib kita berbuat baik kepada mertua kita walaupun tentunya kalau bicara derajat jelas derajatnya lebih di bawah daripada Orang tua kita sendiri, iya. Mungkin waktu sudah habis, pak. Sudah? Masih? Iya. Baik. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua minta bantukannya bayar-bayar atau serantam-serantam, apabila simpanan untuk baik. Ya. Jemaah sekalian, dari pembahasan surat ini kita dapat mengambil pelajaran. Selalu di dalam Al Quran disebutkan hak Allah lebih dulu baru kemudian hak orang tua. Itu bermakna hak Allah harus selalu dijunjung lebih tinggi daripada hak orang tua. Sehingga akan apabila terjadi pertentangan antara hak Allah dengan hak orang tua, maka hak Allah lebih ditinggikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhlukin fi makshiyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk Siapapun Apabila dia memerintahkan kita Untuk berbuat dosa Kepada Allah sang pencipta ya, Jadi siapapun Orang tua kita kah Atau suami terhadap Istri atau istri terhadap suami Atau pimpinan kita Di kantor Atau bahkan kepala negara sekalipun Kalau memerintahkan kita berbuat dosa enggak boleh kita taati Jangankan memerintahkan jamaah sekalian Memaksa sekalipun enggak boleh kita taati Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Luqman Wa in jahadaka Ala antusyrika bima laysalaka bihi ilmun falatuti'ahuma Andai kedua orang tuamu Memaksamu untuk menyekutukan aku Yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya Maka jangan kamu taati keduanya Ini sudah memaksa tapi jemaah sekalian apakah kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa bahkan memaksa kita berbuat kekufuran boleh kemudian kita durhaka pada kedua orang tua jawabannya gak boleh tetap saja gak boleh sama dengan pemerintah menyuruh kita berbuat dosa bolehkah kita berontak, gak boleh jemaah sekalian yeah. itu dosa lain jangan dihubungkan iya yeah. Makanya dalam lanjutan ayat, Apa kata Allah? وَصَحِبْهُمَا فِي dunya مَعْرُوفَةِ Dan hendaklah kamu mempergauli kedua orang tuamu yang kafir itu bahkan memaksamu untuk kafir, pergaulilah dengan cara yang baik. Ia. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Biarlah itu dosa-dosa orang tua kita, tapi kita jangan berbuat dosa kepada mereka. Ini sama halnya kalau misalkan, terjadi percekcokan antara ayah dan ibu kita, kita gak boleh memihak. Walaupun misalkan ayah berbuat zolim kepada ibu, misalkan ayah memukul ibu, boleh gak kita balas pukul kepada ayah? Gak boleh, jadi anak durhaka kita. Ya. Kita hanya boleh melerai. Gak boleh kita balas pukul ayah kita, na'udzubillah. Itu durhaka namanya. iya. Jadi, dosa-dosa mereka yang nanggung sendiri, jangan kita berbuat dosa kepada mereka. Makanya kata Allah, Meskipun mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan aku Jangan kamu taati Tetapi tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik Itu orang tua yang kafir jemaah sekalian Bahkan bukan hanya kafir Memaksa kita jadi kafir Apalagi kalau orang tua kita masih muslim ya Masih muslim Alhamdulillah Tentu lebih patut untuk kita perlakukan lebih baik lagi ya. Barangkali waktu sudah habis ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.